Mitra Bisnis, pemerintah mengeluarkan peraturan baru di mana setiap perusahaan pengembang properti hanya diizinkan mengembangkan 400 hektar di suatu provinsi dan 4.000 hektar di seluruh Indonesia, dan hal itu berlaku untuk perusahaan bersangkutan dan korporasi lain yang segrup dengannya. Peraturan ini diklaim dibuat untuk mencegah pembelian lahan secara massal oleh satu perusahaan dan jangan sampai lahan yang sudah dibeli lama digarap atau menganggur karena pengembang properti hanya mengincar nilai tanah murah di awal. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdani. Pak Haryadi, bagaimana komentar Anda mengenai pembatasan lahan ini? Iya, memang memang uh, apa ini memang pro dan kontra ya. Jadi di satu sisi pemerintah merasa bahwa wah, nih apa ada sekian banyak lahan juga belum dioptimalkan, ada pemikiran seperti itu. Lalu dari pihak swasta juga berpikir bahwa wah kalau dibatasi seperti itu, gimana kita mau berkembang? Harga tanah naiknya kan cepat, jadi memang menurut saya sih harus ada titik temu ya, titik temu bagaimana kita mengelola batasan-batasan mengenai luasan lahan itu. Nah yang jelas bahwa apa namanya? Uh, yang kita lihat di Indonesia ini memang pergerakan daripada uh, harga lahan tuh juga sangat luar biasa. Nah salah satunya juga dipicu oleh uh, apa namanya tata ruang yang uh, tidak firm ya, tata ruang yang yang bisa berubah-berubah. Lalu kedua juga dengan adanya PBB di apa daerah kan, sekarang PBB kan yang menguatkan daerah. Nah sehingga memang ini menjadi masalah Nah ini menurut saya juga harus dipikirkan juga Jadi e, tidak hanya masalah luasan Tapi juga e, bagaimana menghadapi Para apa me Menghadapi kebijakan yang bisa Justru negara Dalam arti kata pemerintah daerah ya, Yang justru secara sistematis ini juga membuat Harga tanah itu melambung Sehingga akhirnya juga tidak apa Masuk di dalam hitungan komersi Nah ini juga harus diperhatikan Jadi menurut saya sih mata mata tidak hanya Pembatasan lain, pembatasan lain itu menjadi relatif kalau misalnya bisa di, di apa namanya dikendalikan tata ruangnya, lalu juga harga itu bisa dikendalikan, menurut saya eh, akan akan ketemu suatu batasan yang ideal. Nah, kalau yang disampaikan selama ini, bagaimana besaran batasannya, Pak? Apakah bisa ditoleransi? Terlalu kecil. Kalau yang disampaikan itu terlalu kecil karena ya contohnya kayak kawasan industri. Kawasan industri itu dengan dengan apa, tidak bisa disamakan juga antara daerah satu dengan daerah yang lain, kan? mungkin kalau di, di di Pulau Jawa juga udah nggak bisa terlalu luas karena tanahnya udah mahal. Nah, tapi kalau di di luar daripada Pulau Jawa. Itu kan masih memungkinkan untuk mereka mendapatkan misalnya uh, di atas 400 hektar ya sampai seribu dan sebagainya. Justru kalau mereka kekecilan di luar Jawa malah menjadi tidak efisien karena mereka harus bangun infrastrukturnya. Jadi menurut saya kebijakan itu tidak bisa disamaratakan seperti itu karena daerah juga punya punya apa? punya karakter sendiri-sendiri. Demikian Haryadi Sukamdani. Saya Kiki Wijaya.